Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Wah, Masya Allah Mungkin agak rapat sedikit oke okay kali ya Lebih Lebih eh uh, gitu ya, ya Jadi nanti kalau ada teman-teman lagi yang datang Bisa lebih padat lebih oke okay. Oh Ustadz udah masuk <laughs> okay. Apa kabarnya? Ah, Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya malam ini gue punya teman nih ac tadinya sih mau boleh milih tapi ternyata panitia kasihnya itu dia itu bilang malam teman gue asyam selamat malam kemarin nggak punya teman pak <laughs> mat sama kemarin dari teman pak kemarin temannya itu saru pak ini dari kemarin ngobrol sama profus sama orang bilang kamu ini teman maksudnya apa ya teman gue ini namanya mat more wow a.k.a. Abu Taqo eh? ya kan, Abu Taqo oh Masya Allah terus Mat, malam ini gimana, Mas? iya yang kemarin kan itu kemarin kan kita punya uh, tema itu apa kemarin? apa kemarin temanya? Yang lepas, yang pura-pura lupa <laughs> ya, ya, ya. eh, sekarang ada hadiahnya ke Les nah, <laughs> jawab hadiah, ya ga? Boleh sudah sudah dia. Tetapi tetapi hanya beda beda. Tetapi belum dikasihkan ke dunia juga. Tasyaala. Tapi kerana kerana kerana apa tak dia yang kira. Boleh mas, berdiri boleh mas. Al, berdiri mas. Berdiri boleh Nama berdiri. Ini nggak maaf. Kerja seterusnya. Nama siapa? Nama anda Roman Sap. Oh, Ken <laughs> Sha. Oh. Nah, nak <Nanti> kau belum <laughs> tinggal. Ada tempat tinggal di Pondok Pinang Pondok Pinang kalau dekat ya? kantor di Matraja sahabat Ada yang jauhkah hari ini datangnya? Salah matanya Lebih jauh dari Pondok Pinang? Ada, di mana? Bogor. Bogor, Masya Allah Masya Allah, dua, siapin dua lagi ya? No, no, no, ternyata tinggal No, no, no, rumahnya di Bogor, tapi yang <laughs> <gir> kosnya <sukupan> di Bungingan <-bongor>, Ika? Sudah di sini dibongkor dulu <tuh> <tuh> lagi <tuh> <tuh> yang <Yeah>, Bungingan Baik, baik, baik Ngomong-ngomong lagi Bung? Masya Allah, tapi satu, ada yang pengen anak-anak bernakan kantor nih semua ke ke teman-teman. Kita dari Bogor kan dari Bintaro sana. Macetnya parah, tapi ustaz, ustaz baru pulang dari Oman Al-Jufair sini. Wah, oh, masyaallah. Tuh, oh. kalau kalau kita semangatnya kalau sama ustaz. Kan. Nah. Oke. Okay. Lah, aja dari tadi apa? Iya, nih mau tanya nih. Mas. Rumah di Pondok Pinang kan? Iya. Dari Pondok Pinang ke sini ada berapa kali belokan, Mas? <tuh -tuh. cuma ada dua belok kiri kayak belokan. <tuh -tuh. Ingat ya ini serius. Orang pada kalau pinggir, oh pinggir <tuk> orang. Jadi malam ini kan, kalau malam ini bawah kita loyal deh. Loyal. Haji ya. Terus ada banyak makanan. Di bawah ada banyak makanan. Makanan? Tapi beli. <tuk> makanan? Tapi beli. Tapi mau nih masjid tuh oh iya enggak enggak enggak enggak kan enggak enggak enggak enggak enggak terus malah ini temanya unik nih gua agak nanya-nanya gitu terus dikasih kisi-kisinya tuh sama Aduh. <laughs> Aduh. kalau Ustadz apa-apa gergetan kita kepo kepo satu dikurang satu dua satu kurang satu dua ada yang sepatahnya? Salah alasan, Pak -sa. Ustad. Oh, serius lu ngomongin. 1 dikurang 1 bukan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 3. Itu yang lu tahu. Kok bisa 3,3 Ustad? Ya, 1 1 sama 3. Apa oh, ya. kurang 1 sama 3? Tidak. Iya, 3. Iya, kalau enggak yang punya DP atau bronkes sih kalau enggak salah 1 1 sama 3, ya? Nah, iya, 1 1 3. Kesatnya mau ngajarin kita agama apa hitung-hitungan yang salah, langsung aja, Ustad. Lanjut aja, ya, Ustad. Ya tapi Ustadz kayaknya masih oke nih man itu bedanya kita sama Ustadz Ustadz itu perginan ke Oman, ada Islamnya kita pergi ke amat Ustadz susu om tak banyak sana ya, <autoenza> sekir <-t integritas> <tuh>, <arang> ya. oh, <manyiba> terus Ustadz Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah apa kabar ya, Masya Allah terus sabarannya lajar Ustadz? betul ya jadi malam ini gimana Ustadz? kok satu dikurang satu, kemarinnya dua, sekarang tiga beda minggu beda jawaban beda, karena kalau nyambut beda memang ada yang beda beras aja ada yang plastik ya <laughs> jadi saat mau mwadausaha satu ya. dikurang satu sama dengan tiga bisa kan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Alhamdulillah di gambar kembali di gambar itu berangkut, berangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang oleh Allah SWT. Sekalian, dan hadirat yang Allah Subhanahu wa sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu atas segala limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan tercurahkan kepada keluarga kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW alaihi beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan beliau sampai hari jannah kelak. Agama kan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat enggak apa judul kajian kita pada pekan lalu? langsung <laughs> ada, tapi gak ada adia nyusatnya? adia ya? pokoknya malam ini ada adia kan tapi <laughs> ngomong-ngomong kemarin dateng gak? mau dong, berdiri dong wah, oh, kayaknya <laughs> <dia>, <laughs> berdiri dong <laughs> berdiri dong, kemarin dateng gak? jangan tau kan bisa aja kan gebet, gebet nanti dulu? <laughs> nanti gak ada ya, mukanya gak asing ya? jangan, kita gak suka yang aneh-aneh <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, yes. oh, yes, saya menjawab pertanyaan Anto, Masya Allah Judulnya adalah Si Mimpi, Masya Masa kita tidak usah jawab oh, Saya salah, tunggu dulu ya, Ini kan belum tahu Benar apa enggaknya, tunggu -ha. dulu Kembali ke audience, Apa jawabannya? Si Mimpi Jauhannya si pemimpin, benar? Lagi-lagi kalau dikasih, dikasih. Berangkat Itu mas waktu penyara, kalau abad, berapa mas... Berangkat bulan ini lagi Salah ya? Salah. Tapi enggak apa-apa, biar salah. Eh, tapi nama kasih. Ini ada satu orang adik-adik yang ditangkap nih. Panjut ya? lanjut dong kan belum ini kan silangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus wow. Tapi uh. sekarang nggak ada banyaknya. <laughs> Pekan kemarin kita membahas tentang gue muslim. Oke okay, gue muslim. Arti muslim apa kan? sih? Uh, ah muslim itu artinya apa sih? Aku majelis. Hadiah. Masuk hadiah. Mas, kita kasih dua pertanyaan buat nungan. Dua pertanyaan dua hadiah dua haji yang minyakwangi dua beda-beda oh. ya kan oh. yang satu sholat Jumat yang satu sholat <laughs> duha <laughs> emang gak usah? ya jadi pada pertemuan yang lalu kita bahas sebuah materi yang besar materi yang merupakan prinsip apa makna Islam dan arti Islam adalah menyerah dan ketika kita mengatakan gua muslim artinya gua menyerah menyerah kepada Allah у Jalalawar menyerah kepada perintahnya, menyerah kepada larangannya, menyerah kepada takdir takdirnya. Gua muslim bukanlah bermakna gua mendebat, gua membantah, gua melawan. Telah kita jelaskan bahwa arti membantah itu bukan muslim, membantah itu rodu, mengkritik itu bukan muslim, melawan itu bukan muslim. Arti Muslim adalah menyerah dan satu dikurang satu sama dengan tiga adalah salah satu rumus matematika bagi para penyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dikurang satu sama dengan tiga adalah sebuah rumus bagi orang-orang Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Dalam surat As-Safat Ayat 102 Sampai 113 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Sebuah sejarah Yang terus ditorehkan dengan cinta emas Para ulama sampai hari kiamat telah Ketika Ismail Telah tumbuh menjadi seorang Pemuda Pemuda yang mandiri, yang membantu pekerjaan orang tuanya, yang diandalkan, yang dibanggakan. Qala ya bunya, Inni arafil manami anni alba'uka. Lalu suatu hari ayahnya siapa ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara tatap mata dengan dia. Ini Arifilmanami ani atbahuka. Aku bermimpi bahwa aku menyembelih dirimu wahai anakku. Dan kita tahu bersama bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Ketika beliau bermimpi seperti itu berarti perintah untuk menyembelih anaknya tersebut. Sanggur mada tarah bagaimana menurutmu apa kata Ismail apa kata anak muda ini anak muda ini mengatakan dengan suara lantang, ya abadif alma tukmar wa ya ayahanda lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu sembelihlah aku aku menyerah aku menyerah pada perintah Allah Jalla wa'ala Sangat hidup ini, shalallahu alaihi wasallam. Dan kau tak mendapatkan aku, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Adil dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Ini case dari konsep yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Muslim adalah menyerah, dan konsep ini bukan teori Afan. Yes. Ini adalah sebuah penyimpaan real, dan ini kenyataan. Dan sejarah ini atau kasus ini, case ini diamini oleh bukan hanya umat Islam, tapi amalul kita. Apa sih yang didapat ketika kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wataala? Dan bagaimana seorang manusia seharusnya bersikap dihadapan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wataala? Ini kadang-kadang ikhtisasnya ini contohnya ini sampelnya Ini <Sikil> ara fil manami annii atba'uka fanzur ma gha tara Qala ya abati fa'al ma tumar satajiduni in syaa Allahu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menumpuk tawaran di anak-anak. Masyaallah. Kira-kira kalau Safani dapat mimpi kayak gitu siap enggak besoknya anak-anak? Kalau anak boleh talkkan lagi tanya Ustaz Anda tanya saya sehat, karena anaknya namanya keep smile Ustaz Dikit sama Ismail <laughs> dengan keep smile <laughs> Ya tidak tega loh Ustaz Tidak tega Allah SWT berfirman Sesungguhnya ini adalah ujian yang sesungguhnya Ujian yang sangat berat Bahkan yang maha berat Mungkin ini perintah para ekstrim di dalam sejarah kehidupan manusia Kenapa demikian? Karena beberapa fakta. Fakul yang pertama, perintah ini adalah perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri. Bagi orang tua yang berjalan sesuai dengan kitranya, apalagi Ibrahim Alis Salam, saya memerlukan kebaikan sosok yang satu ini. Gelar beliau, siapa tokoh tahu di Ibrahim Alis Salam? Ali Rumah. Ali Rumah. Adi mau melihat dia? Enak aja satu. <se> Khalilullah, terkasih Allah sebentar mata. Terkasih, ini gelar yang paling tinggi. Tidak ada gelar yang lebih praksis daripada gelar ini. Adapun Ersiman, Eman ada maknanya. Doktor pun juga demikian. Ini Khalilullah, sebuah gelar yang menunjukkan betapa bersihnya hati Nabi Muhammad. Gelar yang menunjukkan betapa baiknya Nabi Ibrahim dalam menjalankan Dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah Dan ayah yang baik Lebih baik memilih dia yang mati daripada anaknya mati Iya kan Saya pernah ngapain, saya punya teman Dia kena uh, kanker dan pada Allah sudah meninggal dunia Mendua milik kita, rahimahullah Dan saya berbicara dengan Ayahnya dan ayahnya kan dengan mata yang berkabar kaca mengatakan Nabi Muhammad saya yang kena kanker daripada anak saya yang kena kanker Kerana itu berat. Perintah menyebeli anak itu lebih berat daripada perintah bunuh diri Dan ini yang dialami langsung oleh Nabi Muhammad SAW Cukup sampai di sini? Belum Ismail pada saat itu adalah anak satu-satunya Ismail belum lahir Ad Ismail Anak sematawayat Cukup sampai di sini belum? Yang ketiga, anak ini ditunggu-tunggu puluhan tahun Dalam riwayat, Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail ketika usia beliau 86 tahun Anak pertama lagi berapa? banyak? Bukan moto wajah Anak 29 Nah Ibrahim 86 tahun 86 tahun Allah. Bayangkan penantian yang sangat kuat. Ya, setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari minta dan minta dan minta dan minta tolong sepala. ia mendapat beliau mendapatkan anak tersebut disuruh surga di sembelih Pohon Para. Ini dahsyat benar. Cukup sampai di sana belum? Fakor yang berikutnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ketika anaknya benar-benar begitu dibanggakan. Hadirin, walaupun sama-sama meriah, namun kesedihan orang tua yang harus menerima pernyataan bahwa anaknya terguguran di usia 4 bulan kandungan itu lebih rendah rasa sakitnya daripada dia kehilangan anak di usia 20 tahun. Di usia 19 tahun, baru lulus SMA, lalu di asiswa, di PTN yang sangat favorit, lalu tabrakan. Gimana kira-kira perasaan orang tua seperti itu? Ketika lagi bangga-bangganya, setelah pengorbanan selama belasan tahun itu berbuah, orang tua ingin merasakan bagaimana nikmatnya dibantu oleh anak didukung oleh anak dan itu didapat para nabi budayanya salam makanya ayatnya berbunyi farma balam baarsan dan ketika Ismail alisalam sudah menjadi pemuda hadirnya dirahmati oleh Allah faktor yang berikutnya hukuman atau perintah ini eksekutornya tampaknya langsung mudah saja siapa orang tua yang bisa menyaksikan anaknya ketika eksekusi mati Abis, nggak kayaknya ayat sehebat apapun, kalau melihat anaknya ditembak di depan matanya itu akan hancur. Tapi ini menyembeli maksudnya, menyembeli. Tatapan bertemu dengan tatapan mata itu sudah serga, sudah terbayang akan melumuri tangan nabi Ibrahim oleh salamuk. Itu yang ada di benak seorang ayat ketika dia diperintah untuk menyembeli anaknya yang ia yang ia pikirkan dan yang yang terbesit di benaknya adalah bagaimana darah segar anaknya itu memnumuri tangannya. Bagaimana anaknya tersendak-sendak tatapan mata anaknya terakhir sebelum keluar dari dunia pada ini. Itu berarti sampai Hari ini Nabi Rahmat kepada Allah SWT ta Tapi ini yang membedakan Ibrahim dengan kita Dan seluruh manusia yang ada di muka bumi Dan ini yang membedakan Ismail dengan kita semua walaupun sama-sama anak -sama mudahnya Jangan kan Ismail Ya abadif alma tu'mar Wayah Anda, ayah uh, Anda lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada diri. Ayah kan, lo nggak kabur, lo nggak pergi dari rumah. Anak zaman sekarang kacanya nggak dari setiap orang tuanya kabur dari rumah ya Allah. Update dulu setiap update sih. Gimana dikasih berita yang lebih beragam itu? Adilnya diramati ya Allah, ini ujian. Allah ingin menguji seberapa loyalnya Nabi Ibrahim dan Ismail kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka menyerah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita simak lanjutkan ayat tersebut. Falamna aslama wa talla ulir jamin. Ketika kedua orang tersebut telah menyerah, dia menyerah. Allah mengatakan menyerah. Allah tidak mengatakan membantah. Allah tidak mengatakan mendebat. Siapa bisa menyerah jika perintahnya seperti itu dia dapat kita Dan Allah katakan, "Falama aslama." Aslama adalah kata kerja dari Islam. Aslama, yuslimu, islaman. Artinya menyerah. Dan sekali lagi kita katakan, kata benda subjeknya muslim. Dan Allah menggunakan kata itu Dan ketika kedua orang itu telah menyerah Itu Islam Itu ucapan kita sehari-hari saya muslim Menyerah Bukan membantah Bukan melawan Bukan mendebat Bukan mengatur Bukan memberikan catatan kaki Bukan suka atau tidak suka Atau like atau dislike Tidak, menyerah Walaupun mendapatkan perintah Yang kita anggap bertentangan dengan akal kita seperti perintah yang satu ini hadirin lihat Nabi Ibrahim tidak menggunakan akalnya kadang kita kita semua sepakat bahkan bukan hanya kita sepakat kalau tanya orang Yahudi semua sepakat Nabi Ibrahim lebih cerdas daripada kita Aikin Nabi Ibrahim itu lebih cerdas daripada seluruh orang yang paling cerdas daripada yang ada di permukaan bumi ini karena ini tokoh yang diterima tiga agama Siapa yang berani membantah Nabi Muhammad SAW? Beliau lebih cerdas daripada kita. Beliau lebih logis daripada kita. Beliau lebih pintar daripada kita. Tapi ketika mendapatkan perintah ini, Falamma Aslamah. Ketika ayah dan anak ini menyerah. Menyerah pada keputusan Allah. Menyerah pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. tallabu lil jamin. Dan Ismail ditidurkan tadi dan sekalian. Ismail tiburkan Lalu pisau itu digunakan di depan Leher anaknya tersebut Lalu Bapak, Bukan akal Yang dipakai oleh Nabi Ibrahim Tapi iman Bukan analisa Yang digunakan oleh Nabi Ibrahim Namun sami'na wa al Bukan teori tapi keyakinan, watan lahul iljamim. Semua sudah menyerah, semua sudah pasrah kepada Allah Subhanahu Watahu. Wa Adil ya. ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu Watahu. Apa yang terjadi berikutnya? Bukan Semua seragai berdarah, benda darah kuning pada saat itu. Sebuah seruan dari atas langit yang ketujuh. Wana dari Nuh Ibrahim, pada takterruya, inna kada lika muhsinin. Dan pada saat itu, di detik-detik terakhir, ketika konsep penyerahan sudah dibuktikan oleh Ibrahim dan Ismail, alaihim as Ketika semua sudah pasrahkan hanya kepada Allah muzammal alam, maka Allah panggil. Wanadain aku kami panggil dia. Kami panggil Ibrahim. An ya Ibrahim, wa Ibrahim. Kat sot dakteru ya. Engkau telah membenarkan Wahyu tersebut, mimpi tersebut. Engkau telah buktikan. Engkau telah menyerah. Engkau tidak bantah. Engkau tidak melawan. Engkau tidak nurhaka. Ini negara negara jadi macam sini. Bersesatnya kami yang akan mengganjakan orang-orang yang berbuat baik. Kami yang mengganjakan. Lalu Allah akui bagaimana pergolakan perasaan Nabi Ibrahim al Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Inna Adalah Wal Balakul wa Mubin. Ini adalah sebuah ujian perintah yang maha berat Namun apa selanjutnya wafadaina Kubilir dihina oleh. Namun kami ganti Ismail. Dengan kami yang kemun, dan disegelah kami tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wafatnya tidak berbeza dengan hari muteratnya, hari di fil dan kami jadikan sempol. Kami jadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat bersejarah untuk kehidupan anak manusia, agar kita mengambil pelajaran hadirin, agar kita sadar di detik-detik terakhir Allah ganti. Ismail dengan kambing yang gemuk, sehingga tidak ada air mata di ending kisah tersebut, tidak ada darah yang bercucuran, air mata yang berlinangan. Kisah yang sangat menakutkan ini dalam tanda kutip berakhir dengan happy ending. Allah ada ina hubi ini bikin Allah ganti, Allah rubah. Dengan kambing yang sangat gemuk. Hari ini yang dirahmati oleh Allah, inilah satu dikurang satu sama dengan tiga. Ketika Nabi Ibrahim hanya memiliki satu orang anak yang bernama Ismail. Lalu Allah perintahkan uh, Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka satu dikurang satu, hasilnya nol tiga. Hasilnya tiga. Yang satu apa? Kambing. Ismail. Siapa Ismail. yang akan jawab? yang pertama. Ini ada hadiahnya enggak, Saan? Ada, ada Masya Allah Ada hadiahnya ya, Angkutih di dingin Hah? Hadiahnya Angkutih di dingin Ada Oh naik lagi Ayo ah, Oh di ujung sana, mana? Nah, oh Masya Allah Boleh Pak, pakai main tidur ke kan, ya Pak? Boleh, boleh Sekali lagi lagi lombang-lombang Ya, satunya lagi setelah Nabi Ismail Jadi ya, Nabi Isham, mendapat Nabi Isham Masya Allah Namanya siapa? Masya Allah Khalid Yang pertama adalah Yang pertama adalah Ismail alaihissalam Ismail diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di last minute Di detik-detik terakhir Lalu yang kedua abu fadayna, abu biden, Kami ganti dengan kami yang kamu Akhirnya kami ini sembunyi Dan mereka makan daging kami tersebut Berarti itu dua Dan yang ketiga Ya ayataka -ayat barikatan wa bi ishaqan wa bi ishaqan nabiyyan min salihin Dan berikutnya kami anugerah kami berikan kabar gembira dan kami berikan reward kepada Nabi Ibrahim ishaq anak yang kedua Allahu Akbar Ajibah membunuh anak satu-satunya justru mendapatkan dua anak plus satu tampik Tiga Iskhaqoh bukan hanya seorang anak nabiya Allah jamin anak yang kedua pun akan menjadi seorang nabi anak yang kedua pun akan menjadi orang yang saleh anak yang kedua pun akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa taala dan itu dirangkai dalam satu konteks oleh Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ini matematika yang benar. Ini belum ditambah bonus dari Allah Subhanahu SWT. Apa bonus dari Allah dalam rangkaian ayat ayat tersebut? Nabi Ibrahim dipuji sampai hari kiamat. Dan, dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu SWT. Wassalamun ala Ibrahim, kata Allah. Dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim AS. Lalu kadhalikan najizil muksinin. Dan kami akan berikan ganjaran kepada Nabi Ibrahim dan setiap orang-orang yang baik apalagi bonusnya innahu min ibadinal mu'minin iman Nabi Ibrahim diakui keyakinan Nabi Ibrahim diakui Allah menyatakan innahu sesungguhnya Ibrahim min ibadinal mu'minin salah satu dari hamba-hamba kami yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini Nabi Ibrahim alaihi wassalam jangan Terlalu menggunakan logika kita ketika kita sudah mendapatkan perintah yang jelas dari agama. Dan jangan menempatkan pengalaman kalau kita sudah mendapatkan larangan yang tegas dalam agama. Karena matematika Anda, Saya dan Allah beda, tidak sama. Dan Allah Maha Berkuasa. Dan Allah akan tunjukkan hal tersebut Di depan mata kita Lihat, Nabi Ibrahim AS Beliau mendapatkan reward Secara pendek Dan jangka waktu yang agak sedikit lama Pendek, Ismail selamat Dan berkamping lagi Dan beberapa tahun kemudian Ketika usia Allah 99 tahun Beliau mendapatkan Ishak Beliau mendapatkan Ishak jauh dari itu jadi, menjadi rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu orang satu sama dengan tiga lagi. Dan ini hanya sempol. Allah Bisa membuat satu orang satu sama dengan lima, satu orang satu sama dengan sepuluh, satu orang satu sama dengan lima belas. Karena Allah tidak terkungkung dengan logika matematik manusia. Fakal lima Allah lakukan apa yang Allah hendaki. Dan bukankah kasus seperti ini harus kita kaitkan dengan surat al-Kawwak ayat 12 ketika Allah subhanahu wa taala berfirman Allahul lahi khalaqas sab'ah samaud wabinal ardi mitnaun yatanazzalul amru minnaun li ta'na mu anna Allah adalun isha'ikhadir Allah yang menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dan Allah turunkan takdirnya kejadian-kejadian di tengah-tengah kita agar apa lihatlah agar anak tahu. Allah atas setiap yang qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Jangan merasa lebih pintar dari Allah. Sehingga kita mengatakan kriteri ini tidak relevan. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. diberikan ilmu kecuali sedikit oleh Allah Subhanahu Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Di saat Logika manusia tidak berlaku Di situ ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang harus kita yakin Ini yang harus kita imani Sebagaimana kan, yang pada pertemuan Yang kita sampaikan saat Kita menyerah, kita bukan menyerah kepada yang maha kurang-kekurangan Kita bukan menyerah kepada musuh kita Kita menyerah kepada al-Rahman Kita menyerah kepada al-Rahim Kita menyerah kepada al-Qadir Kita menyerah kepada al-Alim Kita menyerah kepada al-Khubir Mampir di lisan kita ketika kita berdikir. Atau kita yakini dengan iman kita. Menyerahkan kepada Allah. Dan kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Rekan-rekan sekalian. Bahawa setiap perintah dan larangan. Intinya itu ujian. Ujian. Seperti surah al mulk ayat 2. Al-Ladi halakal mautawal kaya taliyah meluakum. Asal amal dia nak menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa untuk memuji kalian tujuannya hanya memuji kita Benar tak ni Muslim Benar tak menyerah atau hanya triki seperti Nabi Ibrahim perintah untuk menyembelih putera hanya ujian nggak beneran makanya ketika Allah diperlihatkan bahawa Nabi Ibrahim, mana? ketika Nabi Ibrahim memperlihatkan bahwa Beliau benar-benar menyerah Allah ganti, Allah ganti Kami ganti dengan Kami ingin kemu, kami buktikan dulu Jangan kaya Amin Ta'bah, biasa pengen kaya raya, Buktikan dulu hadirin Kita harus buktikan, berani enggak Kita tinggalkan yang haram-haram tersebut jangan main di zona aman terus walaupun memang penyakit kita kan sukanya di comfort zone terus Allah gak senang seperti itu Allah pengen lihat, Anda berani keluar enggak? makanya diselamatkannya Ismail bukan amin 3 ya gak senang bukan amin 3 belum kelihatan, bukan amin 2 bukan amin 1, hari-hari di detik-detik terakhir setelah sudah terbukti dan Allah yang firmankan akan konsol dan terbunya anda telah membenarkan wahyu Sudahkah kita membenarkan wahyu Allah SWT Yang ada di dalam kita Perintah-perintah Allah Larangan-larangan Allah sudah kita benarkan atau belum Atau sebaliknya Kita pindah karena kita sudah mendapatkan Lebih enak Tapi kemasannya hijrah Usut punya usut Gajinya lebih besar di sana Anda sudah benarkan Belum itu wahyu Berani gak? Ini ujian Makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasibannas an yutraku an yaqula amanna wa la yufkanun? Apakah manusia itu berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan Islam, memproklamirkan saya muslim, gua muslim, lalu mereka tidak diuji oleh Allah? Laqad fataqanna alladheena min qablihim. Sungguh Allah telah uji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'laman Allahul ladheena sadaqu wa la ya'laman alladheena al ya kadhibin. Dan Allah sudah buktikan mana yang jujur mengatakan saya muslim Mana yang jujur mengatakan saya menyerah Dan mana yang terbusta Aku muslim tapi terigir Tapi main juga Tapi perintah Allah tidak dikerjai Larangan ditabrak semua Tapi pun bohong Dan Allah akan uji Ada kelihatan Mana yang ori, mana yang kawing Bener gak kita ini Muslim yang oli begitu. Adik-adik sekalian, ya, surga itu tidak murah. Kufatin, kufatil jannah tuh bilang kari, kufatin albi syahwat. Surga digitari dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa tidak mengenakan? Nggak cocok sama syahwat kita. Dan langka dikeliri oleh hal-hal yang cocok dengan syahwat kita. Dan mungkin gak Masuk dufan mahal surga murah itu mungkin gak Mungkin gak ma masuk ini Persaksudia itu mahal Lalu surga murah itu kira-kira lo dia kemana yang menatakan bukti Gak nah, mungkin lah Surga lebih hindat Kalau hiburan-hiburan yang sesaat Yang bukannya gak sampai 1 ke 24 jam Itu mahal bagaimana dengan surga Surga itu gak murah Jadi ini kesempatan kita Allah yang menguji anda yakin enggak sama Allah? Berani enggak Anda buktikan? Makanya janji Allah itu bisa jadi enggak langsung H, H plus 1 atau pas 2 Karena Allah inginkan kita yakin enggak sama Allah SWT? Percaya tidak? Sebagaimana kisah Nabi Muhammad? Tidak ada air mata di akhir kisah tersebut Dan ini bukti Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Wal'aqibatulimu'taqib dan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa itu nah, kata kuncinya kan. kalau Tuhan bisa ajik, ajik marit cuman, jadi, jadi boleh gak sir, kalau kayak gitu, hitung-hitungannya kayak gini sir satu dikurang satu sama, sama dengan tiga berarti kalau gua pengen tiga, gua harus bisa dikurangin satu Terus selama diberantas Allah ngasih serat perintah di ujian. Itu namanya renang tuh, <laughs> remaja ngaruh <laughs> <jangan> terus. Kira-kira <laughs> itu -kira gitu lebih kaya atau gimana? Iya. Contoh ya, contoh. Ya. Misalnya nabi Salawasalam uh, menyatakan Inna hidamil jaza ma hidamil balak. Ini hadis tentang ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah ujian atau ibadah Jadi semakin parah misalnya penyakit kita itu pahalanya semakin besar kalau ada anak muda baru taubat doa kepada yang Allah berikan aku kanker getah bening kanker park flare kanker surface kanker kanker kanker kering aman terspakai itu tidak Nabi saw bersabda la dataman la dataman naunika al adu jangan anggap berangkat bertemu dengan musuh tapi Allah takdirkan, faham butuh, maka lakukan. Maka lah minta kepada Allah sabar, mintalah kepada Allah ketegaran. Kita dilarang menantang ujian. Tapi kalau takdirkan, kalau perintah itu sudah datang, larangan itu sudah di depan muka kita, kita tidak boleh berfaham. Jangan meminta ujian, karena kita belum tuntut sampai. Karena orang yang meminta uh, meminta ujian itu ada unsur bertumpu pada kemampuannya, oh gue bisa nih, Jadi eh, gue minta uh, seadanya empat deh gitu, gue yakin gue bisa. itu nggak disukai, karena konsep seorang muslim kan laku lah, walaupun saya ini lahirlah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. bukan merasa diri hebat, justru itulah titik lemah seorang muslim ketika dia merasa dia sukses selama itu gara-gara gue hebat, gue jawab. Gua. Gua rajin Karena pada punya hati yang tulus enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ingat tidak kejadian di Perang Hunain ketika Allah mengajak kita untuk menyegarkan tindakan kita kembali dalam surat At-Tawbah ayat 25. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain iz'ajabakum taqrathukum. Subhanallah yang menolong kalian di berbagai macam peperangan. Dan ingatlah apa yang terjadi di Perang Hunain ketika kalian ujuh ketika kalian mengadalkan kemampuan kalian karena kalian terpukau dengan banyaknya pasukan kalian dan Allah pastikan hal itu tidak ada manfaatnya bagi kalian gak boleh nantang ujian gak boleh nantang musibah kalau Allah sudah takdirkan, bah maka tegarlah di hadapan ujian tersebut. itu mudah paham Masya Allah, Masya Allah kaya-kaya langsung tanya jawab ya nanti dulu karena jadi nggak percaya kalau ustadz dari Oman langsung isi gaji iya <laughs> berapi-api nggak ada capeknya dan ternyata di luar juga nggak kalah ajaibnya pak itu masih banyak yang datang mohon so, so, doa oh, bisa digeser lagi merapat kali ya, ya, ya merapat ya abang-abang ya ah kita coba merapat biar nanti yang datang di belakang supaya uh, lebih asik ya terlebih detis oh, sayap kambur okay. biar nanti <laughs> nggak ya. cari-cari <laughs> Pan Kalau misalnya deh, orang ini dari dari mana dulu nih? Susah motong anak ya. Umiyangnya ikan aja takut Ini mau motong anak. Aki ke hadir mesti mewakilin loh. Cek, cek tolong potongin dong. Apa bagi anak sendiri. Sama kayaknya kalau itu kan Nabi ya. Ya kan Pak. Ya enggak itu kan Nabi. Misalnya gini nih. Ana ane juga pernah Ustaz. Kerja tukang malang, wah. Wah. Dia tahu tuh malang akhirnya kok oh, enggak boleh jadi malang, dia berhenti. Tapi ketika dia enggak malang, utang wes berat Ustaz. Sampai-sampai. Kantong sampean. Tadi kan kanker. Itu utang wes sudah. Karena kan anak muda ya, apa semua orang deh. Lu kan berimannya sama rela aja. Itu kan susah kayak wah. Kalau gue tinggalin ini gaji gue ini misalnya misalnya sebulan 10 juta nih kalau gue tinggalin zero tuh, tuh, tuh gimana tuh? Ustaz Maksudnya kalau Nabi Urwah kan Nabi, kalau kita kan sipil. Karena kita, karna Kami hanya makhluk yang lemah. Kami aja. Ya. Salto <Sampung> mimpi kok. <gulis> iya terima kasih sudah melakkeran. Uh, yang pertama Allah ingin kita membuktikan loyalitas kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu boleh makanya tadi sekali lagi pertolongannya 3 datang hamil, ya sama lah. emang apa susahnya sih Allah turunkan malaikatnya kepada Nabi Musa buat apa disuruh lari dulu disuruh keluar dulu dari Mesir dikejar-kejar sama Fir'aun baru sampai last minute begitu sedang mentol Falam mata al Jam'ani kala ashab Musa inna lamudroqun ketika kedua belah pihak sudah saling melihat Fir'aun sudah melihat Musa di hadapannya dan Nabi Musa dan pengikutnya kalau menoleh ke belakang sudah melihat Fir'aun dan pada saat itu sebagian pengikut Nabi Musa sudah pasrah, hopeless. sudah hopeless. Oleh kosudah mengatakan kita akan ditatap dia sah Fir'aun, kita akan dibunuh, kita akan disiksa, kita akan dianiaya, kita akan direjekan. Kata Nabi Musa kalau nah, kalau kata inna mirofi saya tin sesungguhnya rokku pasti akan menolongku. Tangan Nabi Musa juga tak tahu. Makanya kalimat yang digunakan Nabi Musa itu pakai kalimat future tense. Inna mirofi saya tin ada tin di sana. Itu future tense pasti akan menolong kita. Jadi belum dapat bocoran dari Allah subhanahu wa taala. Tapi yakin. Nah, itu Nabi loh. Kalau Nabi saja itu harus fight dulu, harus nyoba dulu, harus lari-lari dulu, harus dikejar-kejar dulu. Baru setelah itu Faahayna ilah Musa aniltri bihasakan bakrakan falakal. Lalu kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan kaum maka laut itu pun terbelah. Karena nggak bisa kirim Predator gitu pak, kan, semua nanti yang lewat lagi itu tuh. Stabil langsung, stabil. Tapi semuanya bisa Stereo langsung Iya Karena bukan begitu kehidupan Kembali lagi Pak Syaf al-Murfa yang tua Al-Ladikolakal maut awal hayatan Liyah meluangmu Untuk memujikan Liyah Buktikan dulu Loyal tak kita sama Allah Ustaz Mungkin saya eh? akan Bukitkan Silahkan Pak Allah itu kan jelas di firman saya uji tanya. Sebentar sebentar pak, pakai mic pak. Ya boleh. Mohon terima kasih. Singkatnya yang saya terima. pelajari bahwa apos dalam firman yang itu dari surat pertama Al-Ma'az sama surat An-Nas itu jelas. Salah satunya yang terkait ini di surat Al-Baqarah surat yang kedua itu di ayat dua kamu saya akan uji, tapi yang kamu mampu. Barangkali termasuk kita semua, termasuk Ustaz akan diuji. Yang tahu anda sudah udah diuji atau belum. Mudah-mudahan ujian ini, pasti Allah akan memberikan yang kita mampu. Tetapi kalau nanti itu ujiannya tambah berat, karena beliau mampu seperti ini. Nah, maksud saya, saya pernah tukar pikiran, Ustaz. Bahwa kalau kita uji-uji harus pegang dua. Pertama, Jangan satu, jangan dilanggar. Rugi uh, di dua kita. Jangan Pertama, kita tetap diuji dan dua ngelanggar ketentuannya. Mungkin ini yang perlu kami apa namanya uh, berikan. Akhir, akhir pembahasan gimana Pak? Terakhir aja. Ya. Jadi ini dari awal udah Pak? Eya. Eh, Terakhir-terakhirnya, ter maaf, kita akan diuji. Jangan kita lawan seperti tadi menyerang. Kalau kita lawan akan rugi jual ujian tepat dan melanggar ketentuannya makanya ada salah satu firman yang sabar dan sholat sabar itu bukan sholat itu beberapa kali ya Ustaz terima kasih, ya, terima kasih. ini oh masya allah masya. bapak siapa pak namanya pak saya Burno. masya allah pak purnomo majumina mundur gimana ya paknya kalau diuji kita nolak kena juga terus aja nggak enak keren apa yang dikatakan pak warung itu benar banget dan itu mempertegas lagi apa yang kita katakan tadi artinya jangan melawan yang gitu kan seolah-olah-olah kita harus nyerah ya sama ketika kita ambil darah, ketika kita lawan itu semakin sakit tapi kalau kita rileks aja, santai aja, ngasih aja itu akan lebih nyaman dan ujian itu tidak akan berkurang dengan perlawanan kita atau kedurhakatan kita, malah makin rugi setelah ditanggulangi seperti kata beliau tadi. Dan uh, tadi juga uh, beliau mengatakan, dan itu juga ingin kita tekankan, jangan lupa lah Yumkaillullah bukan sangkil usaha. Allah tidak akan membangkang kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Ya jelas beda lah ujian Nabi Muhammad dengan ujian kita, ujian Nabi Musa dengan ujian kita. Tapi benang merahnya sama. Apa? Benang merahnya itu sama. Tunjukkan dulu wilayah atas kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah terus yang terakhir terkadang kan kita berpikir bahwa uh, ujian itu kan kalau uh, kanker kering itu tadi ya apa kanker hatung kering, hatung <laughs> kering atau ketika nggak punya duit hulus. atau lulus, topes. Nah, bukankah kita mengingat firman Allah dalam surat Al-Mu’minin? Allah Swt firman: Wanabalu, kombi syari fitnah. Kami akan uji kalian dengan ketidaknyamanan dan dengan kenyamanan, dengan kemiskinan dan dengan kekayaan. Mindset orang diminta untuk ujian itu hanya kemiskinan. Ujian ketika kita tidak dapat. Job gitu ya. padahal ketika kita dapat job tersebut itu juga ujian tersendiri. Betapa banyak orang bisa jaga tahajudnya ketika dia lagi enggak punya pekerjaan, tapi lupa dan lalai like kepada Allah Subhanahu wa ketika dia mendapatkan posisi penting dalam pekerjaannya itu sebuah organisasi. Nah, insyaallah. Pak, pak. Nih. Masyaallah, sebenarnya kalau tiktok kayak gini terus banyak-banyak kita tanyain. Eh, mantap. Ada kok banyak tuh mantap. Eh, ya, itu sih, Dan dari tadi kan kita aja nanya-nanya. Ini, ini Yang lain juga pasti banyak kayak monanya. Kita buka sesi ini. Ya? Yo, iya. Tapi sekali lagi, kita alhamdulillah dan uh, dengan kerendahan hati dari Al Azhar dan Asia alumni sekolah yang sama Al Azhar, alhamdulillah malam ini ada acara yang sama kayak minggu lalu, nih, bang. Masya Yo, iya. iya, iya. Dan mudah terus lanjut, ya. Insya Allah terus lanjut. Allah. Kita, kita berharap semua ini uh, apa? Perannya aktif, ya. Artinya kita cuma bukan satu arah, ya. Aktif kayak jangan silent silent reader. <tuk> Kami wasap pemesan. Mat malam ini. Kalau ini yang bagian wanita boleh bertanya langsung boleh. Kan? Boleh coba boleh Boleh sedikit. Ya tapi yang yang iwan cukup dengar aja jangan nge-goblak <tuk> Ya, boleh. Kita mau buka pertanyaan dari mana dulu? Boleh terserah Siapa mau bertanya? Ini, Mat. oke. Okay. Bang, oh, terserah kamu yang itu bagian depan. Boleh satu di sini nanti kita live Ustaz, uh, berkaitan dengan oh, dengan berkaitan dengan loyalitas kita terhadap Allah mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz tentang uh, selain kan pulang Ramadan Pesta, uh, biasanya ayat yang disandarkan di itu kan ya iho la zina wa tapi beberapa ayat sebelum itu kan juga ada uh, ayat yang Nah, narasinya mirip dengan syair Jalaluddin Rumi tiba Bali pun kisah. Nah, bagi kami gitu ya. Eh kadang-kadang suka berpikir e, bagaimana bagaimana ke, kedudukan kita terhadap kasus ini gitu. Kita tidak ter misalnya dengan mawlaw. Allah e, mungkin bisa di, sedikit di, dijelaskan Pak. terima kasih. Iya, terima kasih dan Salafa Iran. Iya, sebuah ayat yang saya rasa dibaca oleh seluruh uh, umat Islam baik ramadhan maupun bukan ibadah sehari ramadhan Ya Allah dinamun kutiba alaikum kisah alaikum kisah kutiba alaikum kisah diwajibkan hukum kisah terhadap kalian itu poin, poin yang kedua kalau kita buka buku-buku fikih, maka kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa, jadi konklusinya adalah hukum ini adalah tanggung jawab pemerintah tanggung jawab pemerintah itu poin yang kedua karena kalau setiap kita Ketemu malik, kotok tangan, itu akan terjadi uh, Jadi kehancuran Gak terkontrol Oleh karena itu Ada hukum-hukum yang melupakan tanggung jawab Simpel aja deh, kita mulai dari, dari bawah ya Hukum yang Itu untuk seorang suami lalu ada hukum, itu harus dikerjakan si istri, bukan si suami Ada hukum untuk anak Nah ini hukum untuk pemerintah Itu poin Nah poin yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT saran saya sebelum kita berbicara terhadap perkara tersebut, itu perkara tidak perlu diperdebatkan lagi, itu sudah jelas tapi bagi kita nih, kita Nabi SAW bersabda imdah minafsih mulailah dari diri sendiri dari diri sendiri dulu seorang uh, tokoh Islam, internasional pernah nampak mengatakan akim daula, daulat al-daulat al-islamiyya fi nafsika atau akimu daulat al-islamiata fi anfusikum tukam fi ardikum tegakkan negara islam di dalam diri diri kalian maka akan tegak di tanah air kalian artinya kalau kita belum ngerti wudhu yang benar gimana bicara kisah kita belum tahu hukum salat. kalau ditanya rukun salat ada berapa pada bingung gimana kita bicara kisah kalau kita belum ngerti misalnya ada pertanyaan boleh gak wudu itu gak tertib tiba-tiba mulai unduk kaki dulu. Habis itu muka habis itu kumur-kumur uh, habis kumur-kumur tangan, istangan wajah. Kalau kita enggak ngerti yang begitu-begitu, padahal itu simpel banget. Kalau kita baca uh, dalam literatur di bagaimana kita bicara masalah pelik seperti itu, maka mulailah dari hal-hal yang basic. Semua back di basic. Makanya kalau kita baca buku fikih, semua ulama menulis bab pertama itu bab bersuci, habis itu sholat Habis sholat E, zakat, zakat, puasa, puasa haji dan seterusnya. Dan ketika kami ditanya tentang Islam, kami katakan Islam itu syahadatnya, salat, zakat, puasa dan haji. Maksudnya, kalau anda tidak bisa mengamalkan lima rukun ini, gimana yang lain? Gak mungkin. Jadi mulailah dari diri sendiri dan seluruh hal yang besar itu pasti diawali dari hal-hal kecil. Kalau kita tidak bisa, simpel aja deh. Kalau kita nggak bisa satu tambah satu gimana kita bisa mengerjakan 7 kuadrat sama 5 kubik ini mungkin walau kan bisa mungkin ya nah, asya nah. sistematis ya berarti itu istilah dan kalau ketemu begal nah. jangan dibatah iya kan? gak? gak boleh tuh ya kasih polisi nah, nah, iya gak? Kan? baik pak kita buka eh pak ma tapi malam ini kajiannya Masya Allah di streaming ke New York New York yang mana ya? New oh, York State, English Man in New York Chicago Oke, tanya jawaban. Tanya dong awal dulu ya. Boleh, Tapi, boleh. Tapi baru saja karena nangkap ini ada ada hubungannya dengan rabbinis. Ya? Karena sistematis ya dari kecil, loh dari yang dari yang basic sampai yang sampai baru yang pelik pelik gitu saja. Itu itu konsep rabbinis. Tapi nanti dijelasin saja nanti. Ya. Itu itu mau lagi ingin nih kita buka sama. Selain sesi bicara. Bagian pria dan wanita jika ada yang mau bertanya nanti diberikan mic. Silakan, atau mau ditulis? Atau ada pertanyaan langsung? Ya, ada. Satu langsung. Waalaikumsalam, Pak kalau mengenai itu ya, izin untuk saya lihat di halaman 104 seperti itu. Eh, bagaimana surat? Di gimana salahnya? gimana mana salahnya? Ya, karena itu poinnya gimana kalau ulangi? Bagaimana sholat menolong kita? Bagaimana sholat menolong kita? Terima kasih ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan ya, bermanfaat. Jelas hadiah, hadiah, ada aja ya. tapi dikasihnya kan. Nah. <laughs> uh, itu surat al-baqarah ya ayat 45 puluh lima wasai nubisso pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Uh, pertanyaannya adalah bagaimana sholat menolong kita? Hari ini hadir nanti rapatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menolong kita Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, passwordnya itu salat. Tetap Allah sebagai Allah aja lah. Ia kanak bodoh, buah Hanya kepada uh, engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan dari Allah. Jadi sekali lagi, yang menolong itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, passwordnya adalah salat. Makanya, ketika Seorang sosok terbesar Muhammad bin Abdullah sawalallahu wa alaihi wasallam diangkat sebagai seorang Rasul. Dan yang apa? Siapa terong? Dia lagi <guluh> yang lain. Wah oh, itu berlakar. Berlakar. Boleh. Betar. Berter. Apa nak? Ayah. Oh betul. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak menjadi rasul dengan surat Al-Mudassir. Masyaallah. Masya Hadir. Hadir. Hadir. Oke. Okay. <laughs> ya, terima kasih jasa al-Faqih. Ya, Tuhan mudah tidur, fa'antiyah. Warabbaka fa-kafir. Wahai orang yang sedang tidur dengan berselimut, kum, bangun. Dan berilah peringatan. Nah, yang ketiganya apa? Warabbaka fa-kafir dan bertakbillah hanya kepada Rabb-mu. Sebagai awalan sekarang mengatakan bahwa maksud Bertakbillah kepada Allah adalah takbir untuk ikhlam Jadi salatlah. Jadi Ketika Nabi SAW Diperintahkan untuk berdakwat Disitulah tantangan di mulan Disitulah Caci maki di mulan Disitulah fitnahan di mulan Disitulah Pembayang kotak di Maka Allah Pertahui kita untuk menerima. Karena dengan sholat itu kita akan tegar, kita akan sabar, kita akan bisa bersikap bijak, kita akan wise dalam berhadapan dengan setiap masalah-masalah hidup. Allah akan kita Allah akan memperoleh kita. Inna sholatatan ka anil fakshayiwa mukhtar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita akan lebih hati-hati, kita akan lebih tenang, kita tidak akan merasa berusung. Kita akan benar-benar bijak. Allah akan menuntut kita untuk sukses. Dalam melewati cobaan-cobaan tersebut Makanya Dalam nabi saksahi nabi mengatakan Semua para nabi ketika dapat masalah salat. Nabi ketika berhadapan dengan masalah-masalah pelik Nabi kata Yabilal arih nabi sholat Yabilal kita break dulu Untuk mengerjakan salat. Kalau zaman sekarang Justru meeting mengarahkan salat. Jadi kalau nabi Begitu mulai getlock atau pelik dan seterusnya Oke okay, kita beri dulu kita sholat Nah itu bedanya waktu okay. Atau zaman sekarang Gak kerja ya, Ustaz, Ustaz, karena persolahnya banyak Solah terus <guluh> Itu juga gak boleh, saatan, saatan Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita solah Oke okay. Ini ada pertanyaan karena Ustaz Ini oke okay banget uh, Jika ada seseorang Yang pertanyaan kepada diri saya Kenapa kaum muslimin diminta Untuk meyakini Tuhan yang Tidak tampak Sedangkan umat-umat Agama yang lain atau Tuhan-Tuhan agama yang lain itu tuannya kelihatan Ustaz Kenapa Ustaz? Kenapa kita harus yakin bahwa ya, Dengan yang tidak tampak itu Ustaz Ya terima kasih jazakallah Salahkar atas pertanyaannya Kalau dikatakan Umat-umat yang lain Tuhan yang tampak Saya rasa tidak juga. Sebagian tampak Tapi sebagian lagi juga tidak Tapi itu simbol untuk mendekatkan yang nampak dengan yang tidak e, tampak. Karena sekali lagi, Islam, Nasrani, dan Yahudi adalah sebuah agama dari sumber yang sama, dan semua meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah Swala Taala. Jadi masalahnya kan Nasrani lalu berkembang dengan khas kredibilitasnya, begitu juga dengan Yahudi dan seterusnya. Jadi e, mungkin perlu ditinjau lagi itu pertanyaan itu ya, poin yang pertama, poin yang kedua, uh, saya rasa uh, meyakini hal yang tidak nampak bukan hal yang baru bagi kita. Contoh kita yakin nggak kita punya nyawa, yakin. Tahu ada tempatnya di mana? Nggak tahu. Padahal kita yakin kita punya nyawa. Itu hal yang great bagi kita. Great itu kan nggak nampak. Great kan bukan hanya sekedar dunia jin perdamaian dan seterusnya dan proses jin effect eh, itu yang tidak tidak nampak itu poin yang pertama poin yang kedua dan di situ lah tujuannya di situ tantangannya namanya Allah nggak bisa memperlihatkan malaikat-malaikat itu di depan mata kita atau Allah tidak bisa memperlihatkan uh, dirinya di hadapan kita tanpa ada set efek gitu ya Allah mampu apa tidak mampu Bapak Bapak semua tapi Allah tidak mau karena kalau Allah perlihatkan begitu itu nggak unsur ujiannya nggak ada Unsur ujiannya gak ada Bagaimana mengeliminasi orang-orang Yang hanya ajim hukum aja Yang hanya uh, Apa uh, berislam sholat dan seterusnya Kalau ada maunya aja Justru disitulah Intinya, makanya ketika Allah menjelaskan tanda-tanda orang Yang bertakwa eh, Kriteria yang pertama kali ya Sholat, bukan puasa bukan Alif lamir Zalikab kitabu la raibafi Udalil muttabi Alif alamin Kitab ini tidak ada kelakuan sama sekali di dalamnya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Ayat berikutnya adalah Momen pertama untuk menjelaskan Kriteria dan Karakter orang yang bertakwa Dan karakter pertama kan Al-Radi naib minu nabiullahi Itu orang yang yakin terhadap perkara, perkara Bukan sholat Sholat berikutnya Bukan zakat, jawab, zakat berikutnya lagi. Womie marozar minamu, Bukan puasa-puasa, baru nanti di ayat 183 lapan tiga, kuti baalik musiyah. min kumlikum dalalah kumta takul. Bukan haji, haji nanti di Ali Imron. Walil walil lagi alam nasihibul bayyimani shawalat lagi sabila. Kenapa yang pertama kali hal yang lain? Karena itu adalah kekuatan kita, dan itulah inti dari ujiannya. Kalau semuanya terlihat Memangnya Allah gak bisa buat sekian malaikat di depan pintu Masjid al-Azhar, Allah mampu Tapi kalau ada stand malaikat itu Semua akan beriman langsung, gak ada lagi Unsur ujian Di dunia yang kadang ini Kalau habis setiap orang yang free sex Besoknya kesambar petir, ya Allah mampu lah Tapi kan gak ada unsur ujiannya lagi Justru istidraj itu Didelay sama Allah di Disitulah unsur ujiannya eh, Apa susahnya Allah Setiap keluar dari Uh, kamar hotel samar petir besoknya tabrakan besoknya kesedihung apa aku susahnya itu nggak kan begitu caranya kalau oh, nggak mau seperti itu Lia berlugar untuk menguji kalian karena kalau langsung semuanya terlihat tidak ada unsur ujian di sana sehingga orang-orang yang benar-benar loyal kepada Allah menyerah kepada Allah itu disamakan dengan orang-orang yang aji muktof wal musluman dan orang-orang yang jadi kalau kalau misal konsepnya kan no mau regret sama sekali sampai Ustadznya ada pokoknya happy ending lah ya Ustadznya asal jangan mengklaim ya harus benar-benar, hmm. wow, gue muslim asik ada yang mau bertanya? wah, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum apa namanya saya ingin bertanya tentang Al-Qur'an Al-Qur'an ini kan ayat-ayat suci ya Ustadz ya nah, di, dalam ayat-ayat suci itu ada sebagian orang yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai jimat. Kenapa nah, orang ini adalah golongan dari mutazilah? Denter yeah, Ya, yeah, terima kasih dan khawatir atas uh, pertanyaannya. Jelas bahwa apabila kita menjadikan Al-Qur'anul Al Karim tidak pada tempatnya atau tidak pada porsinya itu sebuah kesalahan Karena uh, Kembali lagi ke konsep kita, Islam itu menyerang Maka untuk Berinteraksi dengan Al-Quran kita harus pakai konsep Allah dan Rasulnya Bukan pakai konsep kita sendiri Jadi gunakan konsep Allah subhanahu wa ta'ala Simple aja baca, Kita kita gak usah bicara dulu kita bicara baca Quran Kalau misalnya kita baca Quran pada saat kita sujud terpa Allah atau dosa dosa. Kenapa karena dalam hadis Muslim Allah ini nuhi Tuhan Al Qur'an wakti Al Salat dan aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al Qur'an makanya ketika rukuk dan sujud dan yang dimaksud dibaca di sini adalah baca tilawah baca tadwin. Adapun baca dalam raka berdoa ada silap di kalangan para ulama kita. Tapi intinya banyak Ayat kursi, kalau tidak digunakan atau tidak didudukkan atau kalau tidak diposisikan sesuai dengan posisinya Itu sudah berdosa Kalau kita tidak usah bicara yang aneh-aneh, ayat kursi dibaca ketika kita hukum saja dosa bukan pahala Jadi kembali kepada konsep kita, semuanya deh, mau baca Quran, atau, e, mau sholat, mau puasa kita serahkan aturannya semua kepada Allah subhanahu wa taala jangan kita berkreasi karena ini agama Allah inna diinamillahil Islam sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam jadi ini agama Allah bukan agama kita kita masuk udh puluh masuklah ke dalam Islam secara total jadi bukan disuruh buat agama tapi kita disuruh masuk ke dalam agama oke okay. ya yeah tetap maksud Ustaz Al-Qur'an itu password-nya kan ya. yang menolong kepada Allah Ustaz ya. Jadi Yung enggak bisa pakai palung apa ya HP. bertanya mudah lagi Pak kan? bertanya Ah gini gini. <laughs> bolak <Bore, laughs> boleh <laughs> Tapi enggak <laughs> ada dia. Yang mau bertanya mana tuh di depan? Semua, <laughs> semua. Bu, <laughs> masyaallah, semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. <laughs> Mungkin nggak ustad sampai jam dua puluh empat lima terus selesai. Ustaz ya saatnya. Ustadnya capek ya les. Iya. Gini, sahabatku Mashallah yang dicintai Ya Allah. Di bawah itu ada tempat nanti kita ngobrol sama ustad. Yang nanya-nanya tadi lima belas orang itu kita tanya semua ustad di bawah. Sambil duduk ya. Yo kongko-kongko Sambil makan ya. kongko-kongko Iya. Izin ya, izin ya. Karena nggak mungkin kita ajukan pertanyaan semua di sini. Ayo. Semuanya kamu aman. Oke, nanti ada sesi kita uh, ngobrol sama soal tanyain apa yang kita mau tanyain di luar tema sekalipun. Jadi ya. belum habis materi lanjut, lanjut. Jadi kajian di atas nih mungkin kita tutup, tapi kita lanjut di bawah. asik Ya, sebelumnya nih man, nanti nih uh, panitia akan bagikan ini nih. Ini ada stiker. Di stiker ini nih ada apa ya? Kontak info lah ya. kontak, Ada oh. apa ya? Apa, media sosialnya untuk tahu kajian next next mau tanya sama panitia boleh deh, silakan nanti dibagi di depan insyaallah kan ya, paham satu pertanyaan dari awal terakhir boleh boleh faktor silakan tapi alhamdulillah malam ini enggak panas sih sate pertanyaan dari awal silakan Hati-hati, Ma Ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. Assalamualaikum uh, Ini Ustadz, jadi saya pernah baca hadis dan uh, Hadis ini saya kurang paham maksudnya apa Dan ini udah lama hadisnya saya bertanya-tanya maksudnya apa Jadi di hadis ini dikatakan bahwa setiap Orang itu sudah ditentukan yaitu masuk neraka atau masuk surga. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, jadi untuk apa orang-orang harus beramal? Kemudian Rasulullah menjawab, yang orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah menjadi takdirnya. Nah itu maksudnya apa, Pak Ustad? Karena eh, apakah ada seseorang yang di masa hidupnya dia mati-matian beramal, beribadah, kemudian tetap masuk neraka begitu, Pak Ustad? Oh maksud jangan sampai PHP gitu ustad ya nah, udah, wow, udah capek -capek, total, wah capek-capek ibadat atau tau ah kalah gimana sih iya gimana sih ini pertanyaan dalam banget ya dan memang harus sesi khusus pasti karena masalah takdir tapi kita kasih bocoran dikit ya boleh uh, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai dia berusaha atau mereka berusaha merubah kondisinya sendiri. Itu poin. Poin yang kedua. Nabi SAW bersabda, "Man hasaba an yubsata lahu fi rizqi wa yuns'ala lahu fi athari rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah, dilapangkan dan umurnya, usianya dipanjangkan. Maka hendaklah dia, memba, uh, hendaklah dia melakukan silaturahim Jadi menyambung hubungan darah Nah ulama menjelaskan bahwa Allah salah satu konsep masalah takdir ya Ketika kita tidak menyambung silaturahim Maka usia kita sampai 60 tahun disana Tapi kalau kita menyambung kali silaturahim Maka usia kita sampai 65 tahun Jadi takdir gak sesimpul yang dipikir banyak orang Ada peran usaha di sana. Ada peran amal di sana, ada peran uh, perjuangan seorang anak manusia sehingga dia akan mendapatkan surga. Dan Allah berfirman: Fa'amma man akta'wal takwa wasadakobil kusna kasanuyasilu kunilusroh. Maka barangsiapa yang uh, akta'wal takwa, yang gemar memberi dan dia bertakwa kepada Allah dan yakin terhadap akhirat, terhadap surga, maka Allah akan memudahkan dia. Untuk mendapatkannya Ini menunjukkan bahwa Ketika kita bicara masalah takdir Kita bicara tentang ilmu Allah Simple aja Siapa yang menguasai ilmu instan misalnya Saya rasa gak ada Itu manusia Siapa yang bisa menguasai ilmunya Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah Saya rasa tidak ada Siapa yang uh, menguasai uh, ilmunya Imam Ahmad Itu manusia Siapa menguasai ilmunya Stephen Hawking misalnya? Saya rasa ada. kalau kita tidak bisa menguasai ilmu manusia yang lain Bagaimana dengan ilmu Allah SWT Dan takdir kaitannya dengan ilmu Allah Tidak mungkin seluruh pintu itu terbuka Tapi salah satu intinya adalah Adanya peran amal ibadah kita untuk menuju surga Allah SWT Dan Allah tidak mungkin menggulimi hambanya Wa anna Allah layi sabi'atullah minin abid Allah tidak akan pernah hamba hambanya sama sekali barang saya berusaha, maka Allah akan memberikan reward di akhirat berlupa suruh Masya Allah Masya Allah, lanjut di bawah ya Masya Enggak pernah cukup memang Ya, kita lanjut di bawah Ya, Ustaz ya? Oke Ada kesimpulan terakhir, Ustaz? Ya, Ustaz Tapi yang jelas, yang tadi sudah menunjuk ke-15 itu ditunggu nanti tanya Jangan pulang dulu lagi Ya, ya, ya Kita makan makan dulu Padahal Ustaz Ya terima kasih yang mulia atas atensi dan penghormatan dari jamaah sekalian dan mengakapkan ingat bahwa ilmu kita terbatas, analisa kita terbatas, pengalaman kita terbatas dan yang tidak terbatas itu ilmu Allah, yang tidak terbatas itu kuasa Allah sewarna kuasaan. Allah bisa membuat satu dikurang satu menjadi tiga. Menjadi empat, menjadi lima, menjadi sepuluh Dan berlipat-lipat ganda yang lain Tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT Namun sebelum itu terjadi Allah ingin melihat loyakitas kita Jujur tidak ketika kita mengatakan saya muslim atau gua muslim Kalau jujur dan itu sudah kita buktikan Maka endingnya Pasti untuk orang-orang muslim Dan bertakwa Dan Allah berfirman Dalam surah Al-Misah 122 Wa man Siapa lagi yang lebih jujur Statementnya dibanding Allah SWT Pilihan ada di hadapan kita Apakah kita Mau menjadi orang jujur Ketika kita mengutangkan saya muslim Dan akan mendapatkan ending yang baik kita akan berbohong, berbohong dan berbohong terus, dan akhirnya terjerumus dalam neraka ya. yang akan Allahumma, insyaAllah bisa jadi saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan saya ingatkan, apabila ada hal yang keliru yang keluar dari disampaikan, buang saja atas kata-kata dan ikut langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nya Ushafin mengatakan, tidaklah takwal yang kaula tafsirkan, al tidak boleh artelah haid. Apabila ucapan, ternyata bertentangan dengan sunnah Nabi, maka buang saja ucapan itu tembok kalau ulama sekalipun yang syakir mengatakan demikian awal-awal kecil yang sedangkan hadapan di hadapan zaman sekalian dan saya sangat mengapresiasi kedatangan eh, antum semua eh, di sela-sela kesibukan dan penatang eh, aktivitas di Ibu kota kita masih punya wang untuk penibadah bersama, meningkatkan iman bersama dan ketakwaan bersama, terus semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat dan memberikan kita hidayah untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar dan semoga bermanfaat khususnya khususnya berbicara sebelumnya dengar Assalamualaikum. Okay, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu di bawah ya. Terima kasih. Bunyi landing. Desa kalangan Hari Sabtu pukul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 saya nak tanya apa nak cakap ni